Komentar anda Pak Teddy?、Uh, tergantung ya. Banyak berapa yang perlu dikasih l e v o l Cuman kalau yang umum ya, <laughs> yang memang sudah disunat masyarakat, bukan m e r e k m e r e k baru. Saya rasa itu itu akal-akalan aja ya dari pemerintah ya,、mm -hmm. dari departemen perdagangan kali ya.、Mm -hmm. Itu kami beli ban selama ini kaya k nya nggak pernah naiknya ya. Uh, apa terjemahan bahasa Indonesia n karena yang kami pakaikan semua bahan produk dalam negeri、hmm. ya kecuali ada import-import memang、uh, dari bahan-bahan yang dari China mungkin ya itu mungkin perlu penjelasan ya uh, misalnya、uh, benang-benangnya berapa banyak apa sesuai dengan standar Indonesia tidak gitu, tapi kalau yang umum-umum saya rasa tidak perlu, b e g itu dari saya baik, terima kasih Pak Nenny Bapak Edi selamat siang Halo, selamat siang. Silahkan Pak Edi. Ya, mengenai l e v e l i s a s i ini ya. Kayaknya peraturannya agak, agak ini ya, tremato atau bagaimana ya. Kalau menurut penandangan saya, mendingan、uh, pendidikan kita yang dimajukan gitu. Kalau l e v e l i s a s i instruksi semuanya diada, tetap aja kalau emang pendidikan kita n gak nyampe sana, orang yang baca juga n gak g ngerti. Mendingan sih itu lebih efektif pendidikan. Negara kita harus lebih maju kan gitu. Hmm. Okay. Baik, terima、yep. kasih Pak Edi. Bapak Herman, selamat siang. Siang p e m i a ikutan. Boleh silakan h komentar Anda. Oke,、okay, kalau menurut saya itu laba bersaksi memang penting dan itu adalah sesuai dengan apa tata cara yang ada. Cuma saya rasa lebih pentingnya ada lagi terhadap adalah yang Menteri Perdagangan tersebut. Soalnya saya sering dengar tuh diwawancara a tapa. a u i ボセミングナー n ー、si、イスレシアバーザー、インフィスアタアパ、ダルモアン、ジャーランヤ。イリサラザ、ウントイト、ディアアラプロバトル、バルタティコティニアン、ウィ a カシー。a イ、ウィマカシー。ファロベッ a ウァ k チヤン。ファロー、ウァマチヤ t コメントランド。ファロブリバネ s ウィ tukang penjualnya, tokonya itu ngejelasin, ン a ウ a マガニア ukuran berapa untuk mobil apa dan. itu kan cuma angka-angka、hmm. jadi intinya itu gak perlulah bikin repot pengusaha apalagi ban ban itu kan dipakai, orang beli ban udah dikasih tau h pasti d i p a s a n g sama tokonya jadi konsumen taunya sesuai dengan yang harus digunakan oleh kendaraan tersebut jadi kalau peraturan itu marah membuat high cost b i a y a produksi tinggi yang rugikan perusahaan yang rugi biar kita semua konsumen Jadi pemerintah ini tolonglah, kalau bikin peraturan itu, dikaji yang mendalam. Mungkin kalau produk kosmetik, saya setuju. Kadang-kadang bahasa kanji, bahasa Cina, kita nggak ngerti. Nah itu perlu diberi penjelasan. Tapi kalau ban itu aneh, masa pakai bahasa Indonesia? r e g i s t o n pakai bahasa Indonesia? Apa sebutannya? Nah, makasih. Baik, terima kasih Pak Robert. p Ari, selamat siang. Iya, selamat siang, Mbak. Komentarnya? パリアンスミート、サルアダ、アジアンドハンステレスプリーネギトシュー。パロトマサバリトメマン、ガチューポクトナハニャ、にロシュー、キャンプリートスペシカセントパンいパ、モビアパ、ジニシアパ、ギリアプロデューティンジアンバネ、バザパ。 t e t a kalau pengusaha-pengusaha ban dan pengusaha-pengusaha karat itu pada kabur ke Vietnam, baru udah nyenyir、hmm. semua itu terlihat.、Hmm. Saya rasa p e m e i n t a nggak b s a ngomong macam-macam deh, urusin aja dulu deh yang bener deh, keadaan ekonominya nih ancur-ancur rebur begini nih. Bisa mau naik lagi, t e r a k a i h Baik, terima kasih. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang, Bu Donna. Komentar Anda, Pak? Ya, perlu ya Bu, ya a a n itu dikasih... Bahasa Indonesia biasanya kita pakai b a n itu ya, b a n itu aja Bu.、Uh -huh. Terima kasih, Baik, terima kasih, Pak Hadi. Selamat siang. Ya, siang, silakan Pak Hadi. Kalau saya lihat ini sering begini ya, pemerintah Mbak ya. Jadi negaranya bukan malah mau maju, malah mundur gitu loh.、Uh -huh. Pertama bagi pengusaha, h i g h c o s t m a k i n tinggi, akan beban konsumen. Kalau memang dia mau, pemerintah itu edukasi pendidikan ya kan, misalnya. 英語で e うと、私はマシャラカー、マンダリン、ポカン・モンドルを見るのです。n 私はマジュアルで言うと、私は知ってい a のです。ど n したのはい。どうしたのはい。 mutunya atau apanya kalau memang dari c i n a kan kita tahu kurang bagus ya kan kalau yang produk kita kan bagus-bagus semua ya buat apa di label level-levelin gitu、hmm. biayanya kan cukup gede nih satu tiga miliar per pabrik、ya. sedangkan kita lagi sedang gini k e n g e n k e m i s <laughs> ekonominya sudah babak ber belur ya terasa nggak perlu lah gitu e r i m a kasih terima kasih Pak Gilbert Pak Hari selamat siang Kalau siapa? Komentarnya Pak?、Um, mungkin ada yang perlu, ada yang enggak ya. Kalau pabrik, kalau ban itu untuk label langsung di produk, mungkin enggak begitu perlu ya. Karena tulisannya kan cuma ukuran d a n itu aja, ya、iya. ukuran R berapa R berapa begitu. Kalau untuk cara pakainya a t a u komposisinya, mungkin ada kawat, ada bendang. Itu di l a b e l n y a di luar aja di、ya. ban karena ada p e n g u n g k u s n y a kalau yang baru ya. Hmm. adalah label itu di Kdaml itu, j a d kalau itu p o s n y a nggak begitu tinggi, tinggal、uh, bilang ke p e r c e t a k a n t e k n y a d i r u b a h jadi tidak kaku seperti itu. Kalau untuk b a n n y a seperti ini memang agak, agak berat karena itu harus di embos s atau diterapir c e a t Dan selama ini banget memang tidak ada cara pakainya semua orang nggak tahu.、M、Mungkin di kertasnya, labelnya itu aja itu l e b i mudah. Selamat sore Pak Tono. Iya, kalau menurut saya. パルーラ、カランガスモアンビサバサイングレットピ、ペシクリシ、ウントバンモビル、ソロ、トカントカンバンイト、ジュガビサパサンガナ、スタンダー、レマサカマサ、ディー、デパートメントダラン、ハウセル、レプリュガラ、プロキャンアカンディ、ナカンキャピジャカンドアパー、ギト、アサージャンアサリニアジャ、ジュガメンサンア、エフィシエン、パカジャンディ、ニュニシエイト、イト、マガティ。 s so e sore. Ya silakan h Pak.、So, menurut saya itu tidak perlu sama sekali.、Hmm. Itu ban sudah semua orang juga tahu. Anak kecil yang tidak sekolah saja sudah ngerti itu kalau ban kempes harus ditama angin. Ini buat apa direliberasi lagi? Buang-buang biaya sama juga pungli makin banyak nanti. Terima、okay, kasih. Ya selamat sore Pak Martin. Iya selamat sore juga. Silakan h Pak. Iya. Langsung aja ya. Ya silakan h Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya itu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 バンサイネーレシモシシトローパンジャンジャンカペンデグディバラマサラテさガミデリタンデリマナーデュオルクントガンマレタイ s ウレディシャンガーディシャクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレクターレ マンテナスモアカンがそこでディ・マレーシアとともに。マレーシアとともに。